Selamat bergabung barengnya Safira. Terima kasih kerana menonton! ibu dan usaha firaya semoga yang minta berkenan di hati dan juga puas